Sosial media yang berdampak hati-hati menjadi ria dengan apapun caption yang kita upload, kita posting, share yang kita sharing ke media sosial. Ini malah amal lebih niat itu bisa jadi amal, tapi tergantung niat. E, ada tiga kelompok menyikapi media sosial, ada yang autofistik. E, dia tidak bisa kalau tanpa sosial media atau media sosial. Ada yang distopistik yang mengharamkan total media sosial karena efeknya dan impactnya. Ada yang moderat mudah-mudahan kita kelompoknya yang bijaksana menyikapi medsos atau media sosial termasuk alatnya. E, saya berani tanyakan Ministra Rizal Hati yang di rumah mungkin sadar tidak sadar kekinian kasusnya kalau bangun tidur yang pertama dipegang itu apa. Sekian persen manusia pertama mengambil adalah iPad, tablet, atau apapun bentuk alat komunikatornya yang dilihat notification dari teman grupnya atau e, dunia sosial medianya ini tidak jadi masalah kalau kita mau paham fungsinya maka pertanyaannya dena naon, ngana naonan saya dapat kasus sahabat e, di salah satu acara yang saya biasa asuh ada pertanyaan kekinian yang muncul Ustad bagaimana hukumnya Menjawab e, sosial media ketika posisi sholat Saya tanyakan balik Kenapa itu bisa terjadi? Disolatkan ada takbiratul ihram Tidak bisa ada urusan dengan manusia Hatta salam pun ketika kita sholat Seorang presiden mengucapkan salam ke kita Dengan kepentingannya Kita nggak boleh jawab Karena ada takbir yang mengharamkan namanya takbiratul ihram Lalu kasus ini muncul Sahabat pemirsa risalah hati Mempertanyakan bagaimana hukum menjawab Sosial media ketika sholat Dan tanya ke Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata jawabannya sederhana Karena orang Sunda bilang Kaluman, getek, gerah aja Lihat status temen saya yang katanya Ini ungkapannya Jangan ping aku karena aku di rokaan kedua Riwuh tuh, sangat riwuh sekali Berarti orang ini Setiap ganti rokaat, setiap ganti status Ini masalah kekinian Bukan masalah kekonoan Maka pertanyaannya dan saya jawab Tena naon, cuma naonan Enggak apa-apa cuman apa-apaan. Sampai orang ini bertanya, "Betul kamu lagi salat?" dijawab lagi, "Percaya mana ke salat?" Orang, "Ye, foto orang ke Sampai akhirnya ngajak piko ke salat. Ternyata kita harus bijak, tidak boleh terjebak fitnah. Orang ini mualaf yang lagi geladir resik salat, ya. Artinya hati-hati. Some ada orang yang bertanya kemudian di sosmednya. nya "Ustaz, bagaimana kalau lagi saum?" Saya berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa Saya jawab Wallace aja, slow Gak apa-apa, cuman apa-apaan Tidak boleh lagi sahum um, Bikin sesuatu yang Sifatnya berkumur-kumur dengan Yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki Dan ini di caption semua Dulu sunah makan Sebelum makan tuh berdoa dulu Sekarang orang tuanya mengingatkan anaknya Mau makan, jangan makan dulu Apa dulu mah? dipoto dulu Nyeri awak Sakit badan kalau tidak dipoto sampai status nyeri awaknya saja, sakit badannya saja. Sahabat pemirsa risal hati, di caption, di upload. Ya, badanku nggak enak. Lalu temennya komen, mandi dengan bumbu masak biar enak. Tuh kan jadi Nah, bagaimana tidak riwel menyikapi media sosial? Ini ada etika dan estetikanya di Al-Quran, di Sunnah. Hati-hati eh, dengan informasi. Hati-hati dengan caption, dengan mengupload sesuatu kan selalu ingin update ya OTW soting ya saya juga hampir terjebak OTW pengajian biar orang tahu aktivitas kita mau ke air aja selfie OTW duha OTW wudhu bari duha yang wudhu naman tuh ya cuma OTW-nya aja itu pun foto lama hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus kenapa orang terancam dengan fawaidulil musallim walaupun kita suka sholat Qurawn karena dari ya ingin dilihat manusia kalau tidak sengaja terlihat nggak apa, apa kayak kita lagi tahajud tiba-tiba RT lewat RW lewat lalu kalau lembutkan hatinya mau boga duit kalau punya uang si ustad mau dikasih ini ah sesuatu karena dia lihat tidak sengaja tapi beda kalau ah biar Pak RT lihat lagi bacaannya dirubah seperti lagi ngimamin ada suara mertua eh, dehem orang Sunda bilang kita Malikia Midin ya tadinya mau baca al ikhlas karena dengar suara mitoha mertua di belakang dirubah jadi bismillahirrahmanirrahim toha sudah ada kepentingan jadi baca surat toha nah ini hal-hal yang -hal seperti ini diupload di caption di videokan ini kan mengancam amal kita maka captionnya adalah hati-hati statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus Allah berpesan di hadis qudsi melalui rasulnya, sahabat membisari salah hati, takum maharimatakun abadan nas. Ingin menjadi manusia paling beribadah, hindari yang haram-haram. Ria ini hukumnya haram secara tauhid. Walaupun tidak banyak orang tahu niat kita, ria itu pekerjaan hati. Dalam etika memberi, kita kan senang biasa ingin dilihat sedang charity, otw charity, gitu kan? nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, niatnya untuk menginspirasi nggak masalah. tapi kalau sudah jadi habit, kebiasaan, nanti amalan kita tak bersisa di akhirat, habis dengan keinginan kita dilihat manusia. karena ada di Quran surat Al Furqan itu satu kalimat yang bagi saya Cambuk ini. Allah berfirman alulmuhshitulajim wa kodimna ilama amilu min amalin ada sekelompok manusia yang Amalnya seperti debu di atas batu yang bertumpuk lalu datang angin Lalu debu itu tak bersisa karena terbawa angin Sama ini sedang menggambarkan amal Amal kita baik tapi senantiasa report saksikan Tapi dari niat ingin kelihatan pencitraan Dan Allah sang pencemburu Kenapa amamu tak kau lakukan untukmu? Untukku tapi kau lakukan untuk bagaimana orang bisa melihatmu Jangankan urusan dunia sosial yang di-upload di, di sosial media Urusan ibadah makhluk seperti baca Quran Berperang di jalan Allah Lalu berderma Ada diskusi yang sahih dan sohari Semua kita akan di e, Sidang di Mahkamah Konstitusi Ilahi nanti di Yaumil Khisad e, Ada ama yang dipandang baik di kacamata manusia Dia pembaca Quran Lalu ditanya oleh Allah Kenapa engkau membaca Quran? Karenamu ya Allah ya iyalah Sedang dihadapan Allah Benarkah Jibril? Kalau dicatatannya sih iya Ali Mumbida Tussudur Aku tahu isi hati yang terdalamnya Dia membaca Quran Karena ingin disebut Qari atau Qari'ah Ini persoalan akhir yang menyesal tiada guna Akhirnya bacaan Qurannya Tidak berfungsi, tidak berlaku, malah menghantarkan dia ke neraka. Karena satu, ri'a annas, ingin dilihat manusia. Yang kedua, yang syahid di jalan Allah. Sepertinya iya, paling depan, di garda terdepan dalam berperang, membela agama Allah, membela Islam. Tieti, ternyata dia hanya ingin disebut hero. Just a hero, ingin disebut pahlawan. Gagal amalnya. Yang ketiga, yang suka berderma. Memberikan charity, empati dan peduli Di mata manusia mungkin ini baik Tapi kalau niatnya bukan karena Allah pemirsa dari salah hati Ini menjadi sebuah kegagalan amal Maka jangan sia-siakan amal Dengan ujian baru Melalui benda baru Bernama alat komunikator Yang dalamnya merebak Banyak sosial media yang memfasilitasi rusaknya amal kita Maka hati-hati dalam beramal jangan senantiasa di-upload, di-caption, di-videokan Lalu berangkat dari niat yang salah lalu kemudian e, sosial media menyebabkan efek, impact dan multiplayer efek Amal kita menjadi ria yang tidak dihargai oleh Allah Malah akhirnya kata Allah, minta saja pahalanya pada orang-orang yang memuji-Mu, melihat-Mu, mu dengan amalan-amalan-Mu Artinya Allah cemburu, hati-hati Media sosial adalah ujian baru untuk ketahui dan setiap kita Pemirsa salah hati bukan sedang mengharamkan media sosial ingat Tapi bagaimana bijak dan arif menyikapi media sosial Bagaimana amal kita terjaga, amal kita sempurna Maka jadikan media sosial ini bukan bahan baku yang kemudian lahir jadi manusia-manusia ria Tapi jadikan jalan dakwah yang dengannya seorang upload memposting suatu, Lalu terinspirasi dengan upload dan postingan Itu niatnya karena Allah Orang siapa yang orang melihat postingan kita Caption kita, uploadan kita Lalu orang terinspirasi jadi mau beribadah kepada Allah Dengannya Pahalanya sejumlah orang yang Mengikuti, memfolloweri, Jadi pengikut kita Dari kebaikan-kebaikan kita Maha benar Allah dengan segala firmannya Maka berlindung kepada Allah Dari fitnah sosial media Yang dengannya amal kita jadi binasa Sia-sia Tak bersisa Di hadapan yang maha kuasa Sahabat Pemirsaan Risalati Juara sekali tema ini mengingatkan kita Untuk lebih hati-hati dalam beramal Alhamdulillah Diberikan berkah usia Untuk kita Memaknai apapun yang menimpa kita Termasuk ke kehidupan sosial kita Sosial media Bisa jadi Pemicu Ria Yang bahaya dari Ria adalah Melakukan suatu bukan karena Allah walaupun bungkusnya seperti karena Allah Ina amalu binniyat ini hanya mencegah saja ihtiati kehati-hatian eh dasarnya kan Allah memerintahkan kepada kita sahabat umaisari salhati wa ma umiru illal ya'budullaha al tidak aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan mengamalkan apapun perintahku kecuali dengan cara yang halis ikhlas. Arti ikhlas itu tidak terkontaminasi kepentingan filsafat serbajat, kebendaan filsafat sembaru tujuan dan kepentingan yang bukan karena Allah innasholati wanusuki wamahayaya sekarang dijembatani untuk kita tidak ikhlas itu dengan berbagai macam fitnah dan ujian melalui fasilitas kehidupan hati-hati hati-hati maka kholis adalah labanan kholison seperti susu yang disimpan oleh Allah di binatang ternak di antara darah dan kotoran tidak teramisi darah Tidak terbaui kotoran, bersih Boleh menggunakan sosial media Untuk berdakwah salah satunya Untuk mengingatkan bahwa hidup Akan berakhir Ada hidup selah mati, ada akhirat setelah dunia Maka lawan dari ria Apapun bentuk media ria -nya Yang melahirkan kita jadi ria Itu adalah ikhlas Menyikapinya Maka kira-kira memusingkan Laat the chat Out of the group Yang penting-penting saja Bagaimana dengan media sosial ini Kita memberi manfaat dan menjadi manfaat bagi yang lainnya. Menjadi manusia terbaik yang memberikan manfaat. Maka uh, upload suatu yang dengannya orang merasa terinspirasi untuk lebih dekat dengan Allah. Seringlah bicara kematian, seringlah bicara berbuat baik kepada orang tua, seringlah bicara tentang amal soleh. Bolehlah media sosial digunakan untuk itu. Tapi kalau urusannya untuk khuak, untuk memfitnah, Berlindunglah kepada Allah, mending tidak punya daripada kita terjebak dengan apa yang kita punya Maka hati-hati dengan media sosial yang efeknya menjadi kita ria dalam beramal Sahabat pemirsa risalah hati, mudah-mudahan risalah hati ini menginspirasi untuk kita lebih dekat mengabdi ikhlas dalam beramal e, Suci dalam berperilaku dengan bimbingan yang Allah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Rasulullah Wasallam bersabda Akmalul mukmini imanan ahsan apapun e, sebaik apapun orang mengaku beriman akan sempurna imannya ke dia menyempurnakan ahlaknya termasuk ahlak menyikapi media sosial yang Islam kabarkan Bagaimana apapun yang kita perbuat di sosmed kita tidak menyebabkan amal kita menjadi rusak kata lainnya hati-hati statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus ketika mengupload Hati-hati dosa, doa, efeknya surga dan neraka Jangan sampai dengan caption kita, upload kita, share kita Orang lalu dihantar dengannya masuk neraka Na'udzubillahimindai Mari kita berdoa kepada Allah Untuk kita tidak terjebak kepada fitnah media sosial Yang dengannya kita menjadi manusia yang rugi dalam beramal atau riya Inallaha wa malaikata yusollunna ala nabi wa sallimu taslima Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim lindungi kami dalam menjalani kehidupan kami jangan kau serahkan diri kami kepada setiap diri kami sendiri walaupun sekedip mata termasuk dalam menyikapi fasilitas di urusan keduniawian dalam kehidupan kami ya Allah jauhkan dari fitnah bimbing kami untuk menyikapi apapun sesuai sunnahmu sesuai keinginanmu sesuai tuntunan dan harapanmu ya Allah Selamatkan amal kami, jangan sampai amal kami rusak gara-gara ria kami ingin dilihat manusia, tidak ingin dilihat olehmu. Khawatir kami termasuk termasuk orang yang menganggap engkau buta terhadap pekerjaan kami, sehingga lebih berkebutingan kepada manusia daripada kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan semua amal kami, bimbing kami, tuntun kami, di akhir hidup kami, hopatan kami dalam keadaan khusnul khatimah jauhkan kami dari fitnah lindungi kami untuk tetap berada dalam hidayah hidayahi orang yang belum dapat hidayah hijrahkan orang yang belum bisa jauhkan kami dari sifat munafik dan riya Kelaskan seluruh amal kami Semoga Allah bimbing kita. Salam hati, saya Evi Effendi.